Apakah gaji 5 juta sudah cukup untuk berpoligami? <SILENCIO> ya, masalahnya bukan sekedar di gaji, ya. Tapi masalahnya adalah sebelum itu adalah ilmu, ilmu dan tekad mengamalkan ilmu dan memang sifat-sifat yang ada pada lelaki untuk masuk dalam ee uh, kehidupan berpoligami ini ya. Seorang yang berpoligami dituntut apa? Pertama nafkah, jelas. Yang kedua, kesabaran mengelola keluarga besar. Dia sekarang mengelola dua istri dan anak-anak. Coba dia lihat sekarang ini dengan ini istri dan anak-anak, sabar apa enggak? Dia ya, pemarah apa tidak pemarah? Ringan tangan apa tidak? Dia mampu meng manage dengan baik keluarganya apa tidak? Kalau baru istri satu sudah sering ribut, ya istri dua tambah ribut nanti. Jadi ini nggak pantas perkohli gami kalau seperti itu. Ya. Kalau ilmu teori mungkin orang gampang. Oh saya beli bukunya, ya, saya baca paham. Ya. Ada mungkin saya langsung kursus sama ustad. Ya. Saya belajar kitab ini. Itu teori. Bagaimana mengamalkannya? Mampu apa tidak? Ya, terutama tadi, yang sangat penting adalah kemampuan untuk mengelola keluarga besar. Akan ada persaingan antara istri-istri, akan ada kecemburuan antara istri-istri. Bisakah dia memanaj dengan baik? Tentram semuanya. Anak-anaknya, yang ini nuntut, yang itu nuntut. Bisakah dia E, memanage dengan baik anak-anaknya, pendidikannya, ya, kasih sayangnya kepada semuanya. Nah, jadi itu yang lebih penting daripada gaji 5 juta tadi. Ya. Saya jadi kurang dari 5 juta tapi mampu dalam hal memanage tadi secara syar'i itu lebih pantas dia untuk berkuli daripada yang punya gaji 5 juta tapi tidak bisa memanage keluarga. Jadi mungkin seseorang bisa kurang lebih menilai dirinya bagaimana dengan keluarga yang sekarang, ya bagaimana dia dengan keluarga yang sekarang. Orang yang mungkin dicalonkan berpoligami adalah yang sudah berhasil dengan keluarga yang ada. Kalau poligami berangkatnya, oh saya nggak pernah kentrem dengan yang ini, makanya saya mau buat poligami. Oh tambah ruwet nanti, ya satu saja sudah nggak beres, ruwet. Mau tambah lagi? kamar waktu. Tapi kalau dengan yang pertama dia sudah apa uh, keluarga tenang, tenteram, masyaallah semuanya bahagia ya, dia bisa bersabar, bisa mengatur. Nah, ini sudah punya suatu modal ya. Sudah punya modal. Semoga kalau dia poligami juga bisa seperti itu, begitu ya.